Sekarang lihat taat dulul yaitu berbilangnya hal. Maksudnya adalah hal itu lebih dari satu. Ya, hal lebih dari satu. Tamusanif di sini, mungkin ayakunafil jumlahti aksarumin halin. Memungkinkan kata beliau. Pada sebuah jumlah itu Terdapat hal Yang lebih dari satu Jadi memungkinkan dalam Sebuah jumlah ya, Sebuah kalimat Itu ada hal Yang bilangannya lebih dari satu Itu perkara yang sangat memungkinkan Contohnya, akbala al-ustadzu ilal masjidhi musri'an farihan. Seorang ustaz itu datang ke masjid dalam keadaan cepat dalam keadaan bahagia. Jadi, ustaz ini ketika dia datang ke masjid, dia punya dua keadaan, dia punya dua hal. Pertama datangnya tuh sangat datangnya dengan datang yang cepat, bergegas-gegas. Dan juga di satu sisi dia datang dengan keadaan dia tuh gembira. Maka di sini tadi dikatakan memungkinkan pada sebuah jumlah, sebuah jumlah itu kalimat ya. Pada sebuah susunan kalimat, itu satu susun kalimat saja, itu ada hal yang lebih dari satu. Itu secara asalnya kaidahnya itu sangat memungkinkan terjadi Di sini kita selesaikan dulu musri'an halun ula mansubatun dia adalah hal yang pertama yang dibaca nasob wa matunas biha al fathatu dan tanda nasobnya itu dengan fathah farihan halun tsaniyatun mansubatun dia adalah hal yang kedua yang dibaca nasob Wala wa matunas biha dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Dan seperti perkataan Allah S.W.T. Farojah Musa ilakomih gubba na asyifa. Dan seperti ketika Musa datang kepada kaumnya dalam keadaan marah dan bersedih hati. Ya, dia datang dalam keadaan marah dan dia juga datang dalam keadaan bersedih, karena mendapati kaumnya melakukan perkara yang tidak diperintahkan. Adapun masalah taat dudul hal itu dalam beberapa pembahasan hanya kita lihat secara konteksnya saja, tidak ada kaidah tertentu untuk menghukumi sebuah kata itu nanti atau sebuah kata itu dihukumi hal yang berbilang. Tinggal kita lihat maknanya, apakah bisa dimaknakan nanti dengan makna dalam keadaan ketika kita pisah. Kalau bisa, maka nanti halnya di sini berbilang. Seperti lihat ya, akhbara al ustal ilal masjid. Di sini kan ada dua hal. Kalau kita hukumi musrian sebagai hal yang pertama, maka kita berhenti di situ. Ustad datang ke masjid dalam keadaan cepat. Berarti kalau dipertanyakan kei faqalah al ustazu, jawabannya nanti musri'an. Kemudian kita ambil lagi farihan, bisa enggak kita hukumi dia sebagai hal? Caranya, berarti kalau kita buat aqbalah al ustazu ilal mas jadi farihan. Ya. Farihan juga termasuk dari hal. Dia termasuk bagian dari si mustad, kemudian dia datang setelah jumlah yang sempurna, fatlah, sifatnya fatlah di sini. Kemudian dia adalah sifat yang tidak tetap, sifat yang masih bisa berpindah. Ya, terkadang ustadz datang dalam keadaan gembira, terkadang juga ustadz itu datang dalam keadaan marah, tidak bahagia, itu bisa. Nah, bahkan di sini, kalau tidak ada koedah secara inti, yang jelasnya hal itu memiliki keadaan di mana dia bisa berbilang lebih daripada satu. Kemudian, takdimul hali wa ta'khiruha. Mendahulukan hal dan mengakhirkan hal. Ya juzu anta takut dama wa anta takah Boleh hal itu oh didahulu di anu ya. Ya juzu antu takut damu antu takut wa antu takah Boleh hal itu didahulukan dan juga boleh hal itu diakhirkan. Seperti contoh ada al-Jaisu Muntasiron, ada Muntasiron al-Jaisu, Muntasiron ada al-Jaisu. Ini kaidah secara asal, ya? Kaidah secara asal tentang mendahulukan atau mengakhirkan hal secara asalnya dia itu boleh. Jadi kalau ada prinsip seperti ini ya. Hukum asal, hukum asal hal itu bisa diakhirkan dia mendahului dia diletakkan di akhir dan hukum asal berikut hukum asalnya juga hal itu bisa mendahului sahibul halnya halnya didahulukan juga boleh Adapun sekarang, kita ingin membahas tentang wajibnya mengakhirkan hal atas sahibul hal. Ya. Hukum asalnya tadi sudah anda sebutkan ya. Asalnya hal itu bisa mendahului sahibul hal. Atau hal itu bisa diakhirkan setelah sahibul hal. Dua-duanya itu boleh. Paham? Nah sekarang yang ingin kita bahas di sini adalah. Mengakhirkan hal tapi sifatnya wajib. Tidak ada pilihan. Hal harus diakhirkan. ya Dan itu hukumnya adalah wajib. Perhatikan, kita membahas sekarang tentang wajibnya mengakhirkan hal. Hal wajib diakhirkan. Adapun secara asal hal itu bisa diakhirkan, bisa diawalkan. Namun ini keadaan yang di mana hal itu wajib untuk terletak di akhir. Berarti dia harus terletak setelah sohibul halnya. Keadaan yang pertama ketika hal dibatasi dengan adawatul istisna, ya, hal dibatasi dengan adawatul istisna. Seperti makhoraja adoyfu illa masruron, tidaklah tamu itu keluar kecuali dalam keadaan gembira, ya, illa masruran. Hal di sini jumlahnya di i'rab sesuai dengan kebutuhan karena kalimatnya sempurna dan didahului dengan ada wa nafi. Paham? Maka di sini di i'rab nanti sebagai hal. Nah, karena halnya terletak setelah illa, maka ini hukumnya wajib diakhirkan. Enggak boleh dibaca mahroja masruran illa daifu itu enggak bisa halnya ini harus terletak di akhir. Nah, ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, hal berbentuk jumlah, jumlah di sini umum ya, mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Namun bergandengan dengan waw haliyah. Hal berbentuk jumlah namun jumlah ini dia bergandengan dengan robit yang berbentuk wauhalia karena robit itu kan ada beberapa macam ya robitnya nanti bisa jadi dengan domir kalau jumlah atau dengan wauhalia atau domir dan wauhalia sekarang lihat aku bala Muhammadun waya betasimu Muhammad itu datang dalam keadaan tersenyum. Kan? Ya betasimu jumlah fi'liyah terletak setelah isim ma'rifat. Ya, robitnya di sini ada ya. Fa'ilnya ya betasimu damir mustatir takdirnya huwa kembali ke Muhammad. Kemudian ditambah lagi dengan waw haliyah. Maka kalau begitu, hal yang berbentuk jumlah ini dan bergandengan dengan, ha, dengan waw haliyah itu harus diakhirkan. Enggak boleh dibaca akbala uh, yabtasimu Muhammadun. Itu enggak bisa seperti itu. Ya, karena dia memakai waw halia. Kalau tidak memakai wawah haliyah, itu nanti bebas. Mau dibaca akbala yabetasimu muhammadun. Atau nanti akbala muhammadun yabetasimu, itu bisa. Karena tidak ada wawah haliyahnya. Namun kalau bergandengan dengan wawah haliyah jumlah ini. Maka hukum halnya, jumlah yang menjadi hal ini. Wajib diakhirkan setelah shohibul hal, ya, dia wajib harus diletakkan di, di akhir. Kemudian yang ketiga, tempat dimana hal itu wajib diakhirkan adalah apabila shohibul hal dimajarurkan dengan idafa, bukan dimajarurkan dengan harfujer, ya. Dimajrurkan dengan idofa. Berarti sahibul halnya berbentuk mudhaf ilaih. Seperti. Sarrani muzakaratu muhammadin nasyiton. Ya. Sarrani muzakaratu muhammadin. Muhammadin. Itu sebagai mudhaf ilaih. Dari muzakarah. Karena nakirah. Berjumpa dengan isim ma'rifat. Namun di satu sisi juga, dia ini sebagai sahibul hal dari nasyiton. Dia berbentuk isim ma'rifat. Nasyiton juga terpenuhi syaratnya. Untuk menjadi hal. Dia termasuk bagian dari isim mustad. Dia termasuk bagian dari sifat yang bisa berubah-ubah. Dia berbentuk isim nakiro. Syarat untuk menjadi halnya juga terpenuhi. Nah ini tiga keadaan yang dimana so ibu eh, halnya itu wajib untuk diakhirkan Apa? Apa? Apa? kenapa lagi Wujub taqdimul hal al-sahibiha, wajibnya mendahulukan hal atas shahibul halnya. Ya. Wajib hal didahulukan atas shahibul hal. Padahal asalnya shahibul hal dulu baru hal. Ini hal wajib didahulukan. Keadaan yang pertama apabila sohibul hal mahsuran itu dibatasi dengan ada watul istisna. Sohibul halnya ya dibatasi dengan ada watul istisna. Seperti marjaa hazinan illa zaidun. Ma roja'a hazinan illa Zaidun. Tidaklah kembali dalam keadaan sedih kecuali Zaid. Ya, tidaklah kembali kecuali dalam keadaan sedih. Tidaklah kembali ke dalam keadaan sedih kecuali Zaid. Ma roja'a. Ma harfun nanti roja'a fi'il dia membutuhkan fa'il karena kalimat yang sebelum illa belum sempurna paham maka kalimat yang terletak setelah illa di i'rab sesuai dengan kebutuhan kalimat sebelumnya karena yang sebelumnya membutuhkan fa'il maka setelah illa Dianggap atau diirob sebagai Fa'ilnya Dan dia Di satu sisi juga sebagai sahibul hal Tidak ada yang kembali Dalam keadaan sedih Kecuali Zaid saja Yang berikutnya, tempat yang kedua. Apabila sahiibul hal berbentuk isim nakirah. Padahal secara asal sahiibul hal itu harus isim ma'rifat. Cuman nanti ada beberapa keadaan yang sahiibul hal itu boleh berbentuk isim nakirah dan tidak didahului dengan huruf nafi ataupun nahi atau istifham dan tidak didahului dengan huruf nafi huruf nahi atau huruf istifham Contohnya, akubala hazinan mawatino. Ya, pakai po. Akubala hazinan mawatino. adaan dimana hal itu wajib untuk didahulukan atas shohibul halnya, ya hal wajib untuk didahulukan daripada shohibul halnya. Kemudian kita membahas lagi tentang masalah hal eh sahihul hal berbentuk isim nakirah. Ini sangat penting sehingga nanti kita enggak berpegang pada satu kaidah saja. Diperhatikan ya, ditulis Secara asal Sohibul hal harus Berbentuk isim ma'rifat Secara asal Sohibul hal, ingat Itu harus berbentuk Isim ma'rifat Akan tetapi Boleh berbentuk isim nakiroh pada beberapa keadaan akan tetapi boleh berbentuk isim nakirah pada beberapa keadaan. Jadi ada beberapa keadaan nanti sahibul hal itu berbentuk isim nakirah dan itu boleh. Ya, dan itu adalah perkara yang boleh. Yang pertama Apabila sohibul hal Berbentuk isim nakirah Dan disifatkan Isim setelahnya Apabila Sohibul hal Berbentuk isim nakirah Dan diberi sifat Atau disifatkan dengan isim setelahnya Berarti setelahnya ini ada naatnya Ya Setelahnya ada na'at. Ad. Contohnya. Ja'a sodikun koribun nasyiton. Ja'a sodikun koribun. Itu sebagai na'atnya nanti. Nasyiton sebagai halnya. Jadi telah datang sahabat yang dekat, nasyiton dalam keadaan dia bersemangat. Jadi sahabat dekat itu telah datang dalam keadaan bersemangat. Di sini, nasyiton sebagai hal, namun sahibul halnya tidak ada isim ma'rifat, tapi berbentuk isim nakiroh. Kalau ada yang bertanya, kok bisa? Jawabannya adalah hukumnya boleh. Tapi dengan syarat, isim nakiroh itu harus diberi sifat oleh isim setelahnya. Berarti setelahnya itu harus ada naatnya. Sifat yang mensifatkan kepada isim nakiroh tersebut. Sahabat yang dekat. ya Sifat sahabat kita itu orangnya dekat. Sahabat karib. Dia datang dalam keadaan bersemangat. Sohibul halnya di sini adalah shadiqun nakirah namun dia disifatkan isim setelahnya maka boleh menjadi hal eh, boleh menjadi subibul hal keadaan yang kedua apabila sahibul hal berbentuk isim nakiroh yang mudof kepada isim setelahnya anda tambahkan kepada isim nakiroh setelahnya jadi apabila sahibul hal berbentuk isim nakiroh yang dia itu mudof kepada isim setelahnya yang berbentuk nakiroh. Jangan berbentuk ma'rifat ya. Kalau berbentuk ma'rifat jelas dia dihukumi. Ma'rifat. Ini berbentuk nakiroh. Mudhaf ilahnya itu isim nakiroh. Nakiroh, jumpa nakiroh jadi mudhaf ilah itu boleh. Contoh. Apabila sohibul hal berbentuk isim nakiroh yang dia mudof kepada isim setelahnya yang nakiro. Jadi mudof ilhaynya itu juga berbentuk isim nakiro. Jangan mudof ilhay berbentuk isim ma'rifat. Kalau mudof ilhay berbentuk isim ma'rifat maka isim nakiro ini dihukumi ma'rifat. Ya. Contoh. Jaa tolibu ilmin nashton. Jaa tolibu ilmin nashton. Telah datang penuntut ilmu yang ber, dia dalam keadaan bersema, bersemangat. Kalau isim kalau mudof ilaih berbentuk makrifat, maka fungsi dari mudof ilaih ini untuk mentakrif memakrifatkan isim sebelumnya yaitu mudof mudofnya ikut menjadi makrifat. namun kalau misalkan mudof ilaihnya berbentuk isim nakiro, maka fungsi mudof ilaih yang nakiro ini mengkhususkan isim isim nakira sebelumnya bermakna taksis Kalau ma'rifat setelahnya bermakna ta'rif. Kalau nakirah setelahnya bermakna takhsis, pengkhususan. Ja'a talibul ilmin di sini yang datang dikhususkan hanya penuntut ilmu. Paham? Yang datang di sini khusus hanya penuntut ilmu yang bersemangat. Khusus itu saja. <tuh> Itu perbedaannya kalau misalkan nanti mudhaf ilainya berbentuk isim ma'rifat Memberikan faedah ta'rif Dan kalau mudhaf ilainya berbentuk isim nakira Memberikan faedah tahsis Yaitu bermakna mengkhususkan mudhafnya Itu tempat yang kedua yang ketiga sahibul hal berbentuk isim nakirah dan terletak setelah nafi ya. sahibul hal berbentuk nakirah yang terletak setelah nafi jadi dia isim nakiro, namun didahului oleh nafi. Seperti Majaa Min Tolibin Rasiban. Ya, Sohibul Hal berbentuk isim nakiro, namun sebelumnya didahului oleh nafi. Jadi ada huruf nafi sebelumnya. Jadi kalau sahiibul hal nakiro tapi didahului oleh nafi, boleh menjadi sahiibul hal. Meskipun secara asal yang harus menjadi sahiibul hal harusnya isi ma'rifat Namun karena sudah terpenuhi syarat yaitu bisa didahului oleh nafi, maka untuk menjadi sahiibul hal itu boleh. Seperti majaa'a min thalibin rasiban. Ya. Majaa'a min thalibin rasiban. Rasiban nanti sebagai hal, sahiibul halnya thalibin. Berbentuk isim nakiroh. Lah kok boleh di sini isim nakiroh jadi sahibul hal? Jawabannya kalau dia didahului oleh nafi maka boleh. Dan ternyata di situ ada ma harfu nafiin. Sahibul hal berbentuk isim nakiroh. Dan terletak setelah nahi. sahibul hal berbentuk isim nakirah yang terletak setelah nahi. Contohnya, la yusollayanna la yusollayanna Muslimun Musri'an Lihat contohnya ya La yusollayanna muslimun musri'an Sungguh Janganlah seorang muslim itu Disolatkan dalam keadaan cepat La yusollayanna muslimun Muslimun musri'an Nanti sebagai hal Sohibul halnya itu adalah muslimun. Berbentuk nakiroh. Kenapa bisa? Karena sudah didahului oleh harfun nahyin. La amil bermakna nahyi. Paham? Maka kalau begitu. Sohibul hal boleh berbentuk isim nakiroh. Padahal asalnya itu adalah isim ma'rifat. Musrian sebagai halnya. Muslimun sebagai shohibul halnya. Yang kelima terletak setelah huruf istifham. Ya, shohibul hal berbentuk isim nakiroh apabila terletak setelah isim istifham. Seperti hal ada hadjun muzniban. Apakah orang yang berhaji itu kembali dalam keadaan berbuat dosa, membawa dosa, dalam keadaan berdosa? Ya. Hal ada hajun muzniban. Muzniban sebagai halnya berbentuk isim nakirah syaratnya terpenuhi. Isim mustaq nanti sifatnya bisa berubah karena ada orang yang kembali dari haji dalam keadaan dosa-dosanya diampuni. Paham ini dia isim nakiro. semua syaratnya terpenuhi. Yang jadi permasalahan adalah sahihul halnya di sini tidak ada isim ma'rifat. Yang ada adalah isim nakiro. Jawabannya boleh sahihul hal berbentuk isim nakiro. tapi dengan syarat dia didahului oleh amil na' nahyin. Ya, didahului oleh harfu nahyin. Hal termasuk eh harfu istifham. Hal ini termasuk adalah huruf istifham. Itu dulu kita cukupkan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.